Tak s a n d i selamat siang. Selamat siang. Silakan. Saya pikir kalau d a r i segera n a hukum, ya masyarakat diadangkan lah. Tapi prosesnya secepat kilat langsung, apakah di hukum kembalikan ke orang tua atau apa? Tapi jangan d i p e r o l larut gitu, bu. Kira-kira harus tepat dan ya hukumannya, kalau yang mendidik, m e n u r i t saya bukan dalam b e n u k p n g a n fisik terus kalau begini. Itu aja, bu. Terima kasih, p a k s a n d i Tak. Gilbert、そして、a して、そして、私たちの a ラストは、a たちの虫類を持っている虫類を持っている虫類 i 持っている虫類を持っている虫類 a 持って i る虫類を持ってい u 虫類を持っている虫類を持っている虫類を持っている虫 a を a っている虫類類を持っている虫類を持っている虫類を持っ u いる虫類を持 e ている虫類を持っている虫類を持っている虫類を持っている虫類を持っている虫類を持っ a いる虫類を持っている虫類を a っている虫類を持ってい i tertuduh ini Dengan mengganti Dua atau tiga pasang Dan Yang paling Saya kurang kurang setuju ya anak ini sudah mengalami pemukulan ya pemukulan p e n y i k s a a n ya dilakukan oleh oknum-oknum Brimob ini ya nah, jadi saya, saya rasa ini sudah k e t a l u a n sekali ya kan sudah diganti plus sudah dipukuli anak ini nah, dan terakhir mendapat keputusan pengadilan bahwa anak ini bersalah berarti sudah ada stigma bahwa anak ini adalah orang tahanan ya tertuduh ya gitu ya jadi saya rasa ini nggak adil sama sekali ya kalau kita lihat kalau polisi berbuat salah hanya i n d i s i p l i n e r ya antara nggak ikut upacara dan memukul orang atau menembak orang sama hukumnya adalah i n d i s i p l i n e r gitu doang nah, saya, saya rasa ini benar-benar tidak adil ya hukumnya m a kasih pak Ade selamat siang selamat siang silakan ya tentu saja tidak patut dan tidak l a j a k バンザイアンブラック。サンダーイトブラファペラスイアルゲニア。ビデオラボコンピデナイトカナダイスリーカプロギダンアン。ディファンギュルポリキシーディプリキシーディプリンアカンギュルシュダブラワカンィファンギュルポリキシーキミニアンギュルダンガ Ini harus di dikasihkan sanksi yang berat. Jadi kenapa? Karena dia sudah menghancurkan rasa depan anak itu. Bagaimana anak itu punya wajah lagi di depan teman-temannya? Apalagi dia merasa tidak melakukan s a m a sekali.、Nah, ini kalau Jaksa Agung, Kapolri dan Mahkamah Agung tidak turun tangan. Ini h a r u s b o l i k ini mbak Bu Barakil. Bukan jadi negara hukum lagi. Ini bukan demokrasi ini namanya. Itu aja makasih. a Terima kasih kembali. Tayana selamat siang. Selamat siang. s i l a k a n begini menurut saya itu hakim jaksa kepolisian itu lulusnya di hutan、ah, jadi orang-orang hutan i t u boleh sembarangan gitu dijatuh jatuhin hukumannya atau ditangkap sembarangan gitu sekian、okay, terima kasih terima kasih Pak Ali selamat siang silakan Pak m saya nggak berkomentar banget pak yang a k yang baiknya tuh jaksa m a u p u polisi m a s u d n y a aja k e n e g a r a p a k Itu juga yang paling benar i Ya, terima kasih iya. Silakan, Pak Reli s i l a k a n Pak Iya. Kalau menurut saya sih memang harusnya Di sidang ya Pak ya Tapi untuk k e p u l u h a n itu terserah dari Hakimnya, mungkin pakai h a t i nurani Tapi n gak g ada kejahatan besar Kejahatan kecil Semua kejahatan tetap sama saja ya Pak ya Yang perlu juga Seperti kalau Selama orang korutor p Itu sidangnya Terus hukumannya lebih serat Daripada pencuri sental Itu harus n Gak kayak setarangan Terpada pencuri ayam Hukumannya lebih serat Daripada y a n g k o r u p t o r m i h a k a n rupiah、jadanya. Terima kasih Terima kasih Pak Relly Ada Pak Robert Halo Halo s i l a k a n Pak Robert ya, Pak. Jadi begini Pak Ini kalau mencuri kecil n Gak g disidang Dan hatinya d i b i a r i n aja パンチューリティーダバイダイトアロカーダーパンイスマンいンカーダニューアイアバーデリカランダダンティーカワーダータポンモンキンオラントワーディーダモンギリティーダバ h アナスネアパンチューリティーダバイアパンパンモンキンコディスコアラ ペンシルポン、ボカンポニャリア、ボ u s ミリッニャー。ダボーレ、デデはアル、ワー、カワガー、ジャハロスロビ、アンプラティカナナナナナナナナナナナナナナナナ t a r i m a kasih baik, Terima kasih ada Pak Yanto, halo Selamat sore Pak Silakan Pak Yanto Ya, sebenarnya topik ini tidak perlu diangkat Pak Karena kita semestinya sudah mempunyai belajar Mana yang benar, mana yang salah Setiap bentuk kejahatan apapun ya harus Diproses dengan baik secara hukum Tapi masalahnya di Indonesia ini kan jadi aneh Yang begini kelihatannya jadi aneh karena diproses, di sekarang kayak masalah yang lagi hot itu Pak, yang orang naik、like, di atas kereta api itu sampai sekarang juga nanti yang bisa menindak, bahkan saya baca di media surat kabar, memakai santri, memakai h e m a m nah ini apalah hukum ini gimana Pak jadi jangan aneh terhadap sesuai yang diproses dengan benar tapi kita kebanyakan yang tidak benar Pak, jadi kelihatan yang benar ini jadi aneh Pak Kian terima kasih terima kasih Pak Yanto, ada Pak Erwin, halo, halo. silahkan Pak Erwin y a saya rasa, kasus seperti ini tidak perlu sampai harus meja hijau, ya. Soalnya,、uh, saya rasa aparat、uh, penegak hukum itu, ya, masih banyak bisa menyelesaikan h i d u p h i d yang lain yang saya rasa lebih penting. Nah, kasus seperti ini, saya rasa lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan saja, karena kan ini kan m e n y a n g u、uh, t pencurian, apa, salah satunya kendal, ya. j i t u sudah lebih pendapat saya. Thank you. Baik Terima kasih. おわまそれ、ボワティす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 Sambil mendengarkan di tol macet, Pak Ma. Jadi、uh -huh. kita komentar ini.、Eh. Baik, hati-hati di jalan juga, Pak、eh, Iya, m b a k Jadi gini, m b a k Ini orang-orang ahli hukum yang Beraliran p o s i t i v i s m e gitu ya Itu menganggap bahwa Ini yang d i s i d a n g kan bukan Sandal ini saja Jadi sandal-sandal yang lain supaya tidak hilang Kan begitu Jadi seperti Uh, biji coklat kan juga begitu logikanya Bahwa Bumina itu disidang atau disindah Itu supaya coklat-coklat yang lain tidak menjadi rusak atau d i g a n g g u oleh masyarakat、begitu. Nah ini ternyata kalau kita lihat di lapangan Ini gagal Bahkan secara teori itu empirisisme itu kan juga gagal ternyata keteraturan masyarakat itu bukan hanya karena hukum formal itu yang kita buat secara apa kadaluarsa atau、e, karena kepentingan banyak dia ya, bukan yang masuk begitu jadi bukan hanya itu yang keteraturan ini berjalan tetapi keteraturan itu sendiri atau ketaatan kita terhadap kehidupan yang lebih baik itu karena kebijakan kebijaksanaan atau Aturan-aturan konvensi yang ada, yang selama ini di masyarakat begitu, jadi itu mohon、eh, para penganut hukum positif i semua itu harus mengetahui itu atau mempertimbangkan itu. Itu Mbak, terima kasih ya a k